Assalamualaikum, saudara lon berita siang edisi hari ini Minggu 6 Agustus 2017 dibacakan oleh Inda dan Akhyar Abdullah. Jokowi usul dibentuk tim pencari fakta untuk ungkap kasus Novel. Prabowo belum nyatakan kesediaannya maju di Pilpres 2019. Menteri Agama pastikan investasi dana haji di bawah pengawasan ketat. Itu juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Blok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Sideralun Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICIWI, Adnan Topan Husodo berpendapat tim gabungan pencari fakta akan lebih efektif mengungkapkan perkara penyerangan terhadap penyerdik KPK, novel Baswedan ketimbang hanya tim investigasi poledik KPK. Tim pencari fakta bersifat independen sehingga penyelidikan perkara itu diakini akan cepat membuahkan hasil. Kompas.com melansir. Adnan menegaskan sifat independen tim penyidikan perkara novel sangat dibutuhkan karena perkara penyerangan novel diyakini bukan tindak pidana biasa. Dia menilai penyerangan terhadap novel merupakan bentuk perlawanan koruptor terhadap simbol pemberantasan korupsi. Novel Baswe dan disiram air keras oleh orang tidak dikenal seusai menjalankan salalat subuh di masjid dekat kediamannya pada 11 April 2017. Pelaku penyerangan Novel hingga kini belum terungkap. Namun Novel mengaku serangan itu terkait sejumlah kasus korupsi yang ditanganinya. Bahkan ia mendapat informasi seorang jenderal polisi ikut terlibat. Sejak awal Juli 2017, Kepolisian Republik Indonesia dan KPK bekerjasama mengusut kasus penyeraman air keras terhadap Novel. Perkembangan terakhir pada kasus Novel, polisi sudah membuat tiga skesa wajah terduga penyerang Novel. Skesa tersebut dibuat berdasarkan keterangan para saksi yang mengaku melihat terduga pelaku sebelum menyiram air keras ke wajah novel. Sederlun Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Ferry Julian Tono menegaskan bahwa Prabowo Subianto belum mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon presiden PAD pada pemilu 2019. Ia menyatakan bahwa dorongan agar Prabowo Subianto maju di Pilpres 2019 berasal dari kader Gerindra sendiri. Ferry mengatakan, bagi partai berlambang kepala Garuda itu, pemilu 2019 masih terlalu jauh untuk dibicarakan saat ini. Masih ada momen politik yang tidak kalah penting daripada Pilpres 2019, yakni Pilkada Serentak 2018. Oleh sebab itu, Gerindra akan fokus meraih kemenangan pada Pilkada 2018 terlebih dahulu ketimbang berbicara di Pilpres 2019. Ferry mengaku saat ini Gerindra fokus memenangkan pilkada, khusus di Jawa karena jumlah pendukungnya terbesar dan punya korelasi langsung terhadap pendulangan suara. Ketika ditanya mekanisme apa yang dilakukan Gerindra dalam memilih calon presiden, Ferry menjawab tidak ada mekanisme apapun, tapi secara aklamasi. Geraldon Ketua DPP Partai Hanura Fauzi Amro tak menampik jika dukungan partainya terhadap Joko Widodo untuk pemilu presiden 2019 adalah karena kursi di kabinet. Porsi di kabinet menurutnya merupakan hal yang pasti bagi pendukung pemerintah. Kompas.com lansir Fozih meyakini Hanura tak akan kehilangan kursi menteri dalam posisi saat ini. Adapun saat ini Hanura memiliki satu kursi menteri yang ditempati oleh Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto, yakni kursi menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Meski begitu, dukungan Hanura untuk Jokowi menurut dia bukan strategi utama Hanura untuk mendulang suara. Suara partai tetap bergantung pada partai dan figur calon legislatifnya. Namun, Fauzi tidak menampik bahwa dukungan terhadap Jokowi bisa saja berdampak positif bagi perolehan suara partai. Sebelumnya, Hanura telah mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo untuk maju pada pemilu Presiden 2019. Deklarasi dukungan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta Odang, pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura di Kuta Bali, Jumat lalu. Acara tersebut juga dihadiri oleh Jokowi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara-saudara, pesawat militer Amerika Serikat mengalami kecelakaan di kawasan pesisir Australia. 3 marinir Amerika Serikat yang menjadi awak pesawat itu dinyatakan hilang. detiknews.com melansir. Dilansir dari AFP pesawat militer Amerika Serikat yang mengalami kecelakaan berjenis MV-22 Osprey. Pesawat itu biasanya digunakan sebagai pesawat latihan tempur antara Amerika Serikat dengan Australia yang terkait dalam perjanjian talisman Sabre. Hingga saat ini pencarian 3 marinir itu terus dilakukan tiga marinir Amerika Serikat itu berada di kapal MV22 Osprey yang terlibat dalam sebuah kecelakaan di lepas pantai timur Australia. 23 penumpang dinyatakan selamat dari peristiwa tersebut. Lokasi jatuhnya pesawat diperkirakan berada di pesisir Teluk Soek Walter Queensland. Pesawat itu diketahui lepas landas dari kapal selam USS Boromir Richard. Otoritas terkait saat ini sedang menyelidiki jatuhnya pesawat tersebut. Haji 2017 Syederalun sebanyak 387 jemaah berkasi medan diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah Sabtu kemarin waktu Arab Saudi Satu dari sembilan sempat terhambat keberangkatannya Karena paspor jemaah tertukar dengan jemaah di bus lain Detiknews.com melansir Para jemaah dijemput di hotel tempat menginap dengan menggunakan bus sekitar pukul 17.00 waktu Arab Saudi. Seremoni sederhana digelar dan dihadiri Konsul Jenderal RI di Jeddah, M. Heri Saripudin, Kepala Daerah Kerja Madinah, Amin Handoyo dan perwakilan penyelenggara haji Arab Saudi. Dari hotel bus menuju Bir Ali tempat Mekkah. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Mekkah di tempat yang berjarak kurang lebih 9 km dari kota Madinah itu. Para jemaah yang sudah mengenakan ihram sejak dari hotel itu kemudian salat sunnah dan bersiap berangkat ke Mekkah. Petugas sektor Bir Ali mengecek jemaah dan dokumennya. Saat itulah diketahui di bus 5 ada paspor tapi tak ada pemiliknya. Di sisi lain bus-bus lain sudah berangkat. Jemaah bingung karena khawatir perjalanan ke Mekkah terhambat. Setelah dicek petugas ternyata paspor jemaah di bus 5 tertukar dengan jemaah di bus 8. Para jemaah yang diberangkatkan adalah jemaah yang sudah 8 hingga 9 hari di Madinah. Mereka akan beribadah di Masjidil Haram dan mengikuti puncak haji pada akhir Agustus mendatang. Sederalun jemaah haji Indonesia yang berada di Madinah sudah bisa menggunakan fasilitas bus Kenderaan tersebut merupakan hasil kesepakatan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi dengan pihak hotel. SinduNews.com lansir. Bus ini diberikan kepada jamaah yang tinggal di hotel dengan jarak lebih 600 meter dari Masjid Nabawi. Jemaah pun antusias menyambutnya. Jamaah memanfaatkan bus saat berangkat dari hotel ke Masjid Nabawi dan sebaliknya. Sebanyak 11 bus telah disiapkan oleh pihak hotel untuk mengantar jamaah ke Masjid Nabawi. Mobil akan beroperasi setiap menjelang waktu salat tepatnya 3 jam sebelum masuk waktu salat dan 3 jam setelah salat Kepala Adhaker Madinah Amin Handoyo mengatakan ada dua jalur layanan transportasi beslawat di Madinah. PPI Adhaker Madinah menempatkan para petugas di tiap halte. Mereka terdiri dari tim transportasi dan perlindungan jemaah. Cedralun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan bahwa investasi dana haji dilakukan di bawah mekanisme pengawasan ketat. Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran atau korupsi dalam pengelola keuangan haji. Lukman menjelaskan dalam menjalankan tugasnya mengelola investasi dana haji, Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH berpedoman pada rencana strategis untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana strategis tersebut dibahas bersama DPR, memuat penjabaran secara rinci mengenai bagaimana dana haji akan dikelola, termasuk kebijakan mengenai berapa besar dana haji yang diinvestasikan. Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas BPKH bertanggung jawab atas penempatan investasi dana haji secara keseluruhan. Mereka berwenang memilih pemilihan instrumen investasi yang dianggap memberi imbal hasil yang besar, juga potensi resiko yang ditimbulkan dari kelelaian pengelolaan. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi mengatakan bahwa pengelolaan dan investasi keuangan haji akan transparan dan akuntabel. Menurut Yuslam, BPKH akan membuat laporan pengelolaan investasi dana haji secara berkala. Laporan tersebut juga akan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa nasional. Selain itu, calon jemaah haji bisa memeriksa besaran dana haji yang telah dibayarkan dan dikelola BPKH melalui akun virtual pribadinya masing-masing. Dari Newsroom Tanjung Permai sekian berita siang edisi hari ini.